Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihi alamin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mantabi'ahum bi'ahsanin ila yawmiddin amma ba'd Qaum muslimin wal muslimat Jamaah solat subuh yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid memasuki bab yang ke-12. Babu minasyirkil nadzur li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Yang punya buku silakan dibuka bab termasuk kesyirikan, bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih dalam rangkaian bab, penjelasan tentang macam-macam ibadah dan setiap ibadah tidak boleh dipersembahkan sedikitpun kepada selain Allah. Barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak orang terjerumus dalam kesyirikan Menyembah kepada selain Allah Tetapi dia tidak sadar Bahawa dia telah menyembah selain Allah Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak tahu Perbuatannya itu termasuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dia pikir itu perbuatan yang biasa-biasa saja Tanpa sadar dia sudah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia tidak mengetahui macam-macam ibadah Pada bab-bab sebelumnya telah kita jelaskan tentang Macam-macam ibadah yang lain Seperti berdoa dan menyembelih Maka bab ini menjelaskan tentang salah satu macam ibadah yaitu bernazar. Apa yang dimaksud dengan nazar? Ulama menjelaskan bernazar itu secara bahasa artinya adalah al-ijab, mewajibkan. Adapun yang dimaksud bernazar secara istilah adalah mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib secara syariat an yalzam al insan nafsahu bi syai'in min al ibadat lam yakun laziman alayhi syar'an nazar itu artinya Seseorang mewajibkan untuk dirinya Melakukan satu ibadah Yang sebelumnya tidak diwajibkan secara syariat Jadi pada asalnya tidak diwajibkan secara syariat Tatkala seseorang bernazar Maka menjadi wajib secara syariat Ini yang dimaksud dengan nazar dan biasanya orang bernazar itu karena ada satu kebutuhan Misalkan dia sedang sakit Kemudian dia bernazar Saya bernazar karena Allah Kalau saya sembuh Maka saya akan berpuasa tiga hari Padahal puasa tiga hari itu tadinya tidak wajib Ketika dia sudah bernazar Maka menjadi wajib Ini yang dimaksud dengan nazar iya jamaah sekalian hukum bernazar itu sendiri ulama berbeda pendapat pendapat yang kuat insyaallah ta'ala pada asalnya bernazar itu hukumnya makruh hukumnya makruh itu pada asalnya tetapi jika seseorang sudah terlanjur bernazar maka wajib baginya untuk memenuhi nazarnya tersebut wajib baginya untuk memenuhi nazarnya tersebut iya kenapa dikatakan makruh jamaah sekalian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innamayustakhraju minal bakhil sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil Misalkan dia mau bersedekah. Kalau saya lulus ujian misalkan, kalau saya diterima kerja, saya ingin bersedekah karena Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nazar yang dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kenapa? Karena tidaklah dia bersedekah kecuali karena dia ada satu keperluan yang ingin Allah kabulkan. Oleh karena itu, ulama mengatakan nazar itu pada asalnya makruh. Iya, sebaiknya kita tidak bernazar. Namun, kalau seseorang sudah terlanjur bernazar, wajib untuk ditunaikan nazarnya. Oleh karenanya di sini penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Sulaiman Menyebutkan beberapa dalil Tentang pujian Allah Bagi orang yang menunaikan nazar Dalil yang pertama adalah surat Al-Insan ayat ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yufuna bin nazar Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar Ayat ini berisi pujian pujian kepada orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar sehingga dipahami dari ayat ini menunaikan nazar itu adalah ibadah karena itu ibadah tidak boleh seorang bernazar sebagai pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala demikian pula dalil yang berikutnya وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَتٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ Apa saja sedekah yang kamu nafkahkan ataupun nazar yang kamu tunaikan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya Surat Al-Baqarah ayat 270 di dalam ayat ini Dijelaskan kepada kita dua macam ibadah Yang pertama bersedekah Yang kedua menunaikan nazar Dan Allah nyatakan Allah maha mengetahuinya Maksudnya Kelak Allah subhanahu wa ta'ala Akan membalas ibadah tersebut Barang siapa yang bersedekah dan menunaikan nazar Allah maha mengetahuinya Dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Ayat yang mulia ini menunjukkan Bernazar itu termasuk ibadah Barang siapa yang sudah terlanjur bernazar Wajib menunaikan nazarnya Ada juga ayat yang lain Seperti surat Al-Hajj ayat ke-29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walyufu wal Walyufu nudurahum Hendaklah mereka menunaikan nazarnya jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita Orang yang sudah terlanjur bernazar Wajib baginya untuk menunaikan nazarnya ya. Jadi nazar itu Kalau sudah terlanjur dilakukan Maka itu adalah ibadah Sehingga tidak boleh dipersembahkan Kepada selain Allah SWT Kemudian Beliau menyebutkan satu hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nadhara ayyuti Allah fal liyad'hu barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah hendaklah dia tunaikan nazarnya wa man Allah fa dan barang siapa bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, Maka janganlah dia menunaikan nazarnya. Jemaah sekalian, Berdasarkan dalil-dalil ini, Ulama menjelaskan, Nazar itu ada tiga macam. Yang pertama, Orang yang bernazar untuk melakukan satu amalan ketaatan. Apakah itu bersedekah, Berpuasa, Dan lain sebagainya. Maka siapa yang terlanjur bernazar untuk melakukan ketaatan Wajib baginya untuk menunaikan Wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata dia tidak mampu ya Sudah terlanjur bernazar Saya mau puasa satu bulan Misalkan Kalau saya sembuh, insya Allah saya puasa satu bulan Ternyata setelah dia sembuh, dia tidak mampu melakukannya kalau dia mampu, wajib baginya untuk melakukan, ternyata dia tidak mampu misalkan maka apa kewajibannya kalau dia tidak mampu, kewajibannya adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membayar denda apa dendanya jemaah sekalian sama seperti denda sumpah sumpah yang tidak ditunaikan insyaallah ta'ala nanti akan datang bab yang lebih detail membahas tentang masalah sumpah Ulama menjelaskan Orang yang tidak menunaikan nazarnya Maka dia sama dengan orang yang tidak menunaikan sumpahnya Di samping dia harus bertobat kepada Allah Dia juga harus membayar denda Apa denda sumpah? Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah Ayat ke-89 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fakfaratuh itaam asharati masyakina min awsatimatudaimunahlikom. Kafara sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang terbaik yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ini pilihan yang pertama. Beri makan sepuluh orang miskin. Dari makanan terbaik yang biasa kita berikan kepada keluarga kita, auqiswatuhum atau memberi pakaian kepada mereka. Ini pilihan yang kedua, au tahri rokobah yang ketiga atau membebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasuya mustalah tati Siapa yang tidak bisa melakukan satu dari tiga pilihan tersebut maka berpuasa tiga hari. Ya. Yeah. Ini denda sumpah orang yang sudah terlanjur bersumpah ternyata dia tidak bisa menunaikan sumpahnya maka di samping dia harus tobat dia ada kewajiban membayar kefarah ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian tidak boleh main-main dengan nama Allah nama Allah itu Maha Agung nggak boleh kita sembarang mengucapkan nama Allah ada konsekuensi di balik itu ini yang pertama. Nazar untuk melakukan ketaatan Kemudian yang kedua Nazar untuk melakukan maksiat Ada orang terlanjur bernazar Untuk melakukan perbuatan dosa Misalkan dia bernazar Kalau saya lulus Nanti kita bikin pesta miras misalkan ya Minum-minum Apa? Khamar Siapa yang terlanjur bernazar seperti ini Tidak boleh dia tunaikan Ya tidak boleh dia tunaikan Tetapi kalau dia gunakan nama Allah Untuk bernazar berbuat maksiat Itu pun tetap wajib baginya membayar kefarah iya. Jadi kalau seseorang terlanjur bernazar Untuk berbuat dosa Tidak boleh dia tunaikan Bahkan harus dia bertobat Dan kalau dia gunakan nama Allah Tetap wajib baginya membayar kafarah Sama seperti kafarah sumpah itu tadi Ini nazar yang kedua Kemudian Nazar yang ketiga adalah Orang yang bernazar untuk selain Allah Ya, Maka ini adalah nazar kesyirikan Dan nazar ini tidak sah Oleh karenanya Karena nazarnya ini tidak sah dia wajib bertobat karena ini adalah kesyirikan namun tidak ada kewajiban kefaroh, tidak ada denda atasnya, karena dari segi nazarnya itu tidak sah sehingga tidak ada denda atasnya iya. jadi inilah tiga macam nazar yang kesimpulannya bernazar itu pada asalnya adalah makruh namun ketika seseorang sudah terlanjur melakukannya, wajib baginya untuk menunaikan dan nazar itu adalah ibadah sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Jemaah sekalian, inilah penjelasan singkat bab ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tanya-jawab, saya persilakan. Silakan yang hendak mempertanyakan dari pembahasan atau di luar pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz saya mau nanya tadi Yang nazar Yang tidak Dengan nama Allah Itu contohnya seperti apa ya Terima kasih Misalkan seseorang bernazar Untuk Pengagungan kepada Penghuni kubur Ya Misalkan dia mengatakan, kalau saya dikaruniakan seorang anak, saya akan menyembelih untuk mbah fulan misalkan. Ya. Dia bukan untuk Allah, tapi untuk mbah fulan misalkan. Ini ada, terjadi pada sebagian orang. Maka ini disebut nazar yang syirik. Ya, kalau dia merealisasikan nazarnya, menyembelih sebagai pengagungan untuk mbah pulan itu, maka kesyirikannya bertambah. yaitu syirik menyembelih untuk selain Allah. Dan itu adalah ibadah yang sangat agung. Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Maka solatlah hanya untuk Rabbmu, dan menyembelihlah hanya untuknya menyembelih adalah ibadah yang sangat agung barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka berarti dia telah menyekutukan Allah dan itu sudah dibahas pada bab yang sebelumnya ya, barangkali demikian Wallahu alam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Apakah nazar itu ada rukunnya? Maksud saya, ucapannya itu harus didengar orang lain atau cuma dia berpikir aja sudah menjadi nazar? Pada Apakah umumnya diucapkan, Pak. Kalau dia hanya berpikir saja itu namanya baru niat. Iya. Kalau dia sudah ucapkan barulah disebut sebagai nazar. Iya. Nazar itu adalah ibadah ibadah disertai dengan niat dan perbuatan bukan sekedar niat saja. Iya. Enggak harus, Pak. Tidak harus didengarkan orang lain. Iya. Itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada yang lainnya? ya? Silakan. Sama dengan orang yang masuk Islam Ya, ini sering ditanyakan. Haruskah orang masuk Islam itu ada saksinya? Jawabannya tidak harus. Ya. Ada orang belajar Islam, orang kafir, dia sudah paham, dia masuk Islam sendiri sudah. Ya, dia ucapkan la ilaha illallah walaupun tidak ada yang menyaksikan, sah. Ya. Hanya saja hendaklah dia tetap menyampaikan kepada kaum muslimin dia sudah masuk Islam. Kenapa? Karena dia punya hak sebagai seorang muslim Yang kaum muslimin harus menunaikan ya. ya misalkan kalau dia mati Dia harus diurus Jenazahnya oleh kaum muslimin Jadi mau tidak mau dia harus menyampaikan Kepada kaum muslimin Tapi itu bukan syarat Sahnya dia masuk Islam Ya Bukan syarat sahnya dia harus ma dia masuk Islam harus disaksikan oleh kaum muslimin bukan syarat. Ya, yeah. wallohu alam. Silakanlah. Uh, pertanyaannya begini Ustaz yang pertama, apakah misalkan orang tua kita punya punya nazar, kemudian kita tahu, kemudian setelah beliau meninggal, belum sempat menunaikan, apakah ada kewajiban bagi eh, keturunannya untuk melaksanakan yang pertama itu. Yang kedua, eh, mungkin seperti ini kasusnya, eh, kita bilang, oh kalau saya nanti dapat rezeki, kita semua makan-makan itu termasuk nazar atau Enggak, karena ini kan cuman makan-makan gitu kan Apakah ini ibadah atau enggak nah, Karena tadi dijelaskan bahwa nazar ini kan ibadah gitu. Itu aja esat Baik Pertama Apabila orang tua kita Bernazar Dan Sampai wafat Ternyata belum menunaikan nazarnya tersebut. Apakah dianjurkan bagi kita untuk menunaikan nazarnya? Jawabannya iya. Karena ada sebuah hadis seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya bernazar untuk berpuasa tapi sampai wafat belum sempat menunaikan nazarnya tersebut. Maka dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haruskah dia menunaikan nazarnya ibunya untuk berpuasa? Maka Nabi Sallam mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau kamu punya hutang kepada seseorang, apakah harus ditunaikan? Jawabannya iya. Maka Nabi Sallam mengatakan, wada'inul lahi ahaku ayyukda dan hutang kepada Allah itu lebih Berhak untuk ditunaikan Jadi ibaratnya Orang tua kita itu punya hutang kepada Allah Sudah bernazar Belum ditunaikan Maka hendaklah kita Yang menunaikannya Iya, karena Mungkin belum sempat atau Alasan yang lainnya iya. Jadi dianjurkan Bagi ahli waris terutama Seorang anak untuk menunaikan Nazar orang tuanya Apabila nazar itu untuk melakukan ketaatan iya. Apabila orang tua Sudah tidak mampu melakukan Apakah sudah karena uh, Karena sudah sangat tua Atau karena sudah wafat Baik Kemudian yang kedua Ucapan seperti itu Misalkan kita sampaikan kepada kawan-kawan kita Kalau kita lulus atau kita berhasil Kita makan-makan Maka Ini bukan termasuk nazar tetapi ini adalah janji antara kita dengan um, uh, orang lain yang tentunya harus kita tunaikan ya karena sudah terlanjur berjanji gitu ya kalau kita sebut nama Allah barulah saat itu menjadi nazar ibadah kepada Allah yang di samping jadi ada dua jadinya kita sudah janji kepada orang dan itu juga janji kepada Allah subhanahuwataala Maka lebih berat lagi ya Lebih berat lagi kalau kita tidak tunaikan ya, Barangkali demikian Wallahu'alam Ada yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak saya mau nanya Gimana kalau kita nadar itu Berbarengan dengan ibadah lain Contoh uh, Bulan haji kan kita kurban ya uh, kita Contoh apa pak? Uh, bulan uh, Apa? Korban ya. contohnya Terus kita nadar Kalau misalkan sembuh Kita nadarnya mau motong kambing Sekian gitu Terus pelaksanannya gimana niatnya itu Tad kan biasa kita uh, kurban satu atau dua hmm. tapi kita nadar sekalian sama itu gitu gimana ya. terus pelaksanaan niatnya itu gimana hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selawatullah baik pertama tadi sudah kita katakan pada asalnya walaupun ulama berbeda pendapat tapi pendapat yang kuat insyaallahutalal pada dasarnya bernazar itu Hukumnya makruh, hukumnya makruh, ya. Sebab Nabi saw mengatakan, Innama yustakh rajuminal bakhil. Hanyalah nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, ya. Kenapa? Kenapa dikatakan dikeluarkan dari orang yang bakhil? Sebab tidaklah dia melakukan amal ketaatan kecuali karena ada maunya, ya kan? Karena ada apa namanya hajat yang dia inginkan supaya sembuh, supaya lulus, supaya sukses. Jadi lebih baik itu dihindari. Ya. Kalau mau beribadah kurban ya ibadah saja. Ya. Karena itu memang perintah dari Allah. Kita lakukan. Enggak usah kita uh, apa namanya? kaitkan dengan keinginan kita atau nazar kita. Ya. Walaupun Sekedar kita berharap Orang yang melakukan ketaatan Karena Allah Bersamaan dengan itu Dia juga berharap Mendapatkan balasan di dunia Contohnya apa balasan di dunia? Ya, Contohnya seperti Sembuh dari sakit Atau mendapatkan rezeki di dunia Ini dibolehkan di dalam syariat Ya jadi enggak harus dia bernazar. Berharap saja itu dibolehkan dalam syariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Dau mardakum bis tadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Cuman sekalian, ini termasuk obat yang mujarab. Ada keluarga kita yang sakit, obati dengan sedekah. Bersedekah kepada orang lain, dengan harapan Keluarga kita yang sakit atau bahkan kita sendiri yang sakit itu mendapatkan kesembuhan. Ya. Ini menunjukkan kepada kita, orang bersedekah itu hendaklah dia niatkan karena Allah. Dan boleh dia sertakan niat yang lain. Yaitu apa? Mendapatkan balasan dari Allah di dunia. Walaupun kalau dia niatkan karena Allah semata itu lebih bagus. Itu lebih afdal yeah. Tapi boleh Kalau dia mengharapkan ada balasan dari Allah Di dunia Hanya yang tidak boleh sama sekali Kalau dia mengharapkan Pujian orang Inilah yang disebut dengan riak Dan itu adalah syirik kecil Sebagaimana insya Allah Akan datang bab yang lebih detail Menjelaskan tentang riak ini Iya yeah. Jadi barangkali demikian bab. Wallahu a'lam. Hmm gimana niatnya seperti tadi dia mengucapkan uh, bagi Allah uh, dalam bahasa Arab biasanya ulama menyebutkan lillahi alaiya nadrun an af'ala kada ya yeah. bagi Allah atasku aku bernazar untuk menyembelih misalkan atau berpuasa setiga hari iya yeah biasa seperti itu lafaznya yang disebutkan para ulama wallahu alam tapi e, sekali lagi kita ingatkan ini sebaiknya tidak dilakukan pada asalnya ini hukumnya makruh ya wallahu alam sudah cukup ya baik mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.